Assalamualaikum, Sjidhar Lund. sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ni bisa anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Tekengon, Radio Megapong 105,6 FM Sigi, dan Radio Klota 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 bersama saya Ardian Usyang. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Sudarlun bocah bernama M. Aditya, 7 tahun, warga gampung Ulepata, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, dilaporkan hilang, ditemukan meninggal di Sungai Lamteh, Kecamatan Pekan Bada Aceh, besar Cuma kemarin. Sehingga total korban menjadi 2 orang. Sehari sebelumnya, M. Habibi, 5 tahun, juga ditemukan meninggal. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibn Haris Al Hussein, mengatakan, sebelumnya korban bersama 2 orang temannya mandi di Sungai Tepin Ulepata, sekitar pukul 14.00, waktu Indonesia Barat, Kamis kemarin. Saat sedang mandi temannya yang bernama MHB 5 tahun tenggelam dan sekitar pukul 16.45 WIB ditemukan meninggal tersangkut di jaring nelayan. Sementara itu satu korban lagi Aditya sempat hilang. Pada Jumat pagi sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, tim Basarnas Banda Aceh menerima informasi masyarakat bahwa korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian jasad korban dibawa ke rumah duka di Dusun Haji Abubakar Bakar oleh patah kecamatan Cahebaru Banda Aceh. Diberitakan sebelumnya tiga bocah asal Ulepata, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Tenggelam saat mandi di Sungai Lamthih, Kecamatan Pekan Pekanbada, Aceh Besar, pada kami sore. Awalnya ketiga korban pergi ke sungai di dekat rumahnya tersebut untuk mencari kepiting. Lalu mereka mandi di sungai itu hingga terseret arus. Akibatnya seorang selamat dan dua orang bocah lainnya meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lain, Sudarlun. Kebakaran lahan dalam satu pekan ini terjadi dua kali dalam wilayah kota Loksmawe. Total luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar Kebakaran lahan pertama terjadi di perbukitan desa Meriapalo, kecamatan Muara 1 dengan luas lahan yang terbakar 5 hektar Kebakaran lahan juga terjadi di desa Padang Sakti dengan luas lahan yang terbakar seluas 5 hektar Dan ru pemadam kebakaran Loksmawe Ridwan mengatakan... Pihaknya mengerahkan dua unit damkar ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Menurutnya pemadaman titik api langsung dilakukan dengan damkar dan juga secara manual. Pemadaman api juga melibatkan pihak TNI Polri, sejumlah relawan ERPA, masyarakat, dan rapi. Setelah berjibaku tiga setengah jam, api baru berhasil dipadamkan. Ia menambahkan kondisi cuaca di kota Loksemawe dalam beberapa hari terakhir sangat terik dan bisa memicu kebakaran lahan dan ia berharap masyarakat lebih berhati-hati diminta untuk tidak pernah membakar lahan. Sudah lun tim patroli gabungan KPH3 dan BKPH Krung Perla mengamankan 2 unit truk diesel karena diduga mengangkut kayu gelondongan ilegal alias tidak memiliki dokumen. Kedua truk yang bermuatan kayu balok jenis damar dan rimba campuran diamankan di Jalan Gampung Payabili 2 Kecamatan Birembayen Aceh Timur. Kepala KPH wilayah 3 Aceh Fajri menyebutkan penangkapan dua truk bermuatan kayu ilegal berawal saat tim gabungan berkekuatan 25 orang bergerak ke lokasi. Saat melintas di Jalan Desa Payabili II, tim yang dipimpin langsung oleh Kasih Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH 3 AC Aang Kunaifi melihat adanya pergerakan dua mobil truk koldisel yang mencurigakan. Kemudian tim patroli gabungan langsung menghentikan dua truk tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata di dalam truk ditemukan bermuatan penuh kayu damar dan rimba campuran. Saat dilakukan pemeriksaan dokumen oleh tim, sopir truk tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas muatan kayu itu. Selanjutnya tim patroli gabungan memutuskan untuk mengamankan dua unit truk yang bermuatan kayu ilegal berjumlah 16 batang tersebut ke kantor KPH3 di Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun, setelah dari Langsa, kali ini kita beralih ke Aceh Barat Daya bersama laporan Taufik Zas. Sudarlun, satu unit mobil koldisel yang mengangkut alat bangunan mengalami kecelakaan di Gampung Kedepaya Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya kecelakaan tunggal mengakibatkan seorang meninggal dunia warga di lokasi mengatakan peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat trukul berwarna biru tersebut diduga mengalami remblong saat menghindari beca kemudian truk kendali dan menabrak tiang rambu lalu lintas hingga akhirnya masuk ke parit dalam musibah ini satu kernet mobil yang mengangkut alat bangunan tersebut meninggal dunia Sementara sopir yang sempat terjepit bersama seorang penumpang lainnya berhasil diselamatkan warga Bahkan saat kejadian mesin truk juga terbakar Ratusan warga yang datang ke lokasi langsung memberikan pertolongan dengan menyeramkan air secara manual ke badan dan mesin truk sehingga truk tidak hangus terbakar Tak lama kemudian satu unit alat berat milik badan penanggulangan bencana atau BPBK Abdiya didatangkan ke lokasi guna menarik truk keluar dari parit. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan capaian 5,44 persen year on the year. Catatan ini meneruskan kinerja dari dua kuartal sebelumnya yang juga mencatatkan pertumbuhan di atas 5 Dorongan bagi pertumbuhan ekonomi juga diperoleh dari kinerja positif sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah sekian lama menjadi salah satu bagian penting perekonomian Indonesia dan terbukti memiliki daya tahan yang baik termasuk menghadapi pandemi. Jumlah UMKM di Indonesia tercatat 60 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51 persen. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan cepatnya perkembangan ekonomi digital saat ini, transformasi digital sudah menjadi satu keharusan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha. Digitalisasi UMKM memberi banyak manfaat antara lain membantu pemasaran produk di masa pandemi, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha, juga termasuk mempermudah dari sisi logistik untuk delivery maupun distribusi produk ke customer. Menko Erlangga juga menyarankan kepada UMKM untuk lebih memperbaiki administrasi sehingga akan lebih teratur dalam masalah perpajakan. Terkait permasalahan bahan baku, pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih mengutamakan penggunaan bahan dari dalam negeri ketimbang mengandalkan impor. Kita tutup informasi pagi ini sudarlon dengan berita internasional PBB kecam pembunuhan terhadap anak-anak Palestina merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Miksel Beselit mengecam pembunuhan anak-anak Palestina dalam konflik terbaru yang pecah di Gaza bulan ini Beselit menuntut pihak yang bertanggung jawab untuk diadili Dilansir Raipi, konflik intens selama tiga hari yang terjadi pekan lalu antara Israel dan militan jihad Islam mengguncang wilayah jalur Gaza yang padat penduduk. Dalam konflik antara 5 hingga 7 Agustus, serangan udara dan artileri Israel banyak menargetkan posisi militan yang didukung Iran. Serangan Israel itu memicu Cidra pada anak-anak selama konflik, bahkan membunuh dan melukai begitu banyak anak-anak sepanjang tahun. Pantor Komisioner Tinggi HAM PBB menyebut sedikitnya 19 orang anak Palestina tewas di wilayah Palestina dalam konflik baru-baru ini. Dengan tambahan itu maka 37 anak-anak Palestina tewas sepanjang tahun. Korban anak terbaru diidentifikasi sebagai Lian Al-Sayr yang berusia 10 tahun. Bocah ini meninggal di sebuah rumah sakit di Yerusalem pada Kamis 11 Agustus setelah mengalami cedera kepala akibat serangan terbaru Israel di jalur Gaza. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 13 Agustus 2022. Informasi pagi Seram BFM ini bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00, Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Seram BFM.